الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا Amma ba'ad Abad dan ibu kaum muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Tadi kita menyebutkan Allah subhanahu wa taala bercerita Tentang Nabi Ibrahim Al-ladhi khalaqani fa huwa yahdin Wa al-ladhi huwa yut'imuni wa yasqin Wa idha marittu Fa huwa yashfin Apabila aku sakit, maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkanku. Kita katakan tadi dalam surat Ambiya, dan ternyata kita diingatkan tadi itu terdapat dalam surat Ash-Syu'ara. Ayat 80. Allah bercerita panjang tentang Nabi Ibrahim di surat Ambiya dan surat Ash-Syu'ara. Dua surat ini, Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim dalam cerita yang panjang. Ya Ternyata dalam surat Ash-Shu'ara Baik semoga apa yang kita bicarakan tadi daripada doa Memberikan kita tambahan ilmu Pada malam hari ini Mana doa-doa yang boleh dilakukan Mana permintaan-permintaan yang boleh kita kerjakan Dan mana permintaan-permintaan Yang wajib untuk dijauhi Karena itu bahagian daripada syirik Sehingga dengan mengetahui Macam-macam doa Dan permintaan kita bisa menghindari diri kita daripada terjerumus ke dalam yang namanya syirik. Apatah lagi nanti kalau masuknya ke dalam syirik akbar. Naudzubillah min dhalik. Waktu yang tersisa, kita persilahkan kepada ikhwan dan akhwat kaum muslim dan muslimat kalau ada ingin ditanyakan. Ya. Kemarin ada 4 keluar dari kami. Ya. Ada hal-hal Ya. tentang apa yang terjadi kalau saya berpandangan lebih baik para ulama kita tidak berbicara dibanding berbicara karena ternyata apa yang disampaikan itu membuat orang yang baru saja belajar mengerti untuk cara mematahkannya dan benar-benar yakin bahwa fatwa itu tidak berangkat dari sebuah pijakan yang kuat ketika rokok hanya diharamkan untuk dua jenis manusia dan satu kondisi haram rokok itu kalau diisap oleh anak-anak haram rokok itu kalau diisap oleh wanita hamil dan haram rokok itu kalau dihisap di depan keramaian di fasilitas umum Subhanallah <tuh> Apakah haram sesuatu bergantung kepada siapa yang memakannya? Atau bergantung kepada zat yang dimakan tersebut? Sejauh yang kita tahu haram itu hanya terbagi kepada dua Memang haram zatnya dimakan oleh siapapun Tapi ada yang haram itu zatnya sebenarnya halal Yang diharamkan itu karena cara memendapatkannya tidak baik mungkin dengan cara mencuri, mungkin dengan cara menipu, mungkin dengan cara yang lainnya. Adakah sesuatu yang haram dalam agama kita haram dilakukan di tempat umum, tidak haram kalau dilakukan tidak di tempat umum? Mari minta kita satu contoh saja, satu contoh. Kita cukup minta satu contoh saja. Anda berikan misal datangkan satu contoh saya dalam agama Islam, maka mungkin kita akan mengatakan bahawa ketua mereka mungkin ada benarnya. Ada sesuatu yang haram benda yang haram di dikonsumsi di, di, di depan umum, tidak haram kalau itu tidak di depan umum. Laa halala la kuataila bilah. Makanya saya katakan tadi lebih baik untuk tidak berbicara dibanding membuat banyak orang tertawa. Bapak dan Ibu ini dimuliakan oleh Allah Tanpa ingin memprovokasi, Tidak ada niat untuk memburukkan Itulah kondisi umat Islam Itulah keadaan Majlis Ulama Indonesia Dan subhanallah aneh Kalau acara tersebut dihadiri oleh Orang-orang yang dianggap Mereka lah yang terbaik dan dihadiri oleh mereka-mereka yang terbaik Dari berbagai macam daerah Dan dihadiri oleh lebih daripada Berapa orang yang hadir kemarin Ada yang tahu angkanya 700 orang Hmm 200 Pengamat Berarti 500 ulama 500 ulama mengeluarkan sebuah fatwa yang membuat orang awam tertawa. Lahul awalaku, Taillah bilah. Kau muslimin dan Muslimah, rahimani wa rahimakumullah, bahwa keadaan ini tidak sampai kepada keadaannya yang membuat ibadah orang nasrani kepada pendeta, tidak sampai ke keadaan yang seperti itu. Insyaallah Allah karena memang di agama mereka segala sesuatu harus menunggu keputusan daripada pendeta dan mereka tidak belajar agama sama sekali kecuali apa yang keluar dari mulut pendeta mereka dan mereka diharamkan untuk mendengar dari pendeta yang lain jadi kondisinya lebih berbahaya kondisinya orang orang nasarani adapun kita fatwa dikeluarkan oleh majelis ulama dan masyarakat tidak merasa itulah yang harus mereka kerjakan, kan tidak seperti itu bahkan seperti yang hari ini dan malam tadi juga banyak sekali kaum muslimin yang tertawa mendengarkan hasil daripada papat tersebut Allahu a'lam apa yang mempengaruhi sehingga fatwa itu bisa keluar seperti itu kita juga tidak tahu kita berhusnudzon saja akan tetapi sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan realita syariat tidak wajib kita untuk menerimanya dan dalam keadaan seperti ini kita pasang apa yang dikatakan oleh Imam Malik sambil menunjuk kuburan Rasulullah S.A.W. beliau berkata, seluruh manusia berhak untuk diterima pendapatnya dan berhak untuk ditolak kecuali yang ada dalam kuburan ini sambil menunjuk kepada kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada kita saya katakan, Fatwa Majlisulama berhak diterima orang berhak ditolak orang tidak boleh ada yang protes ada yang menerima, ada yang Menolak Dan saya termasuk orang yang menolaknya Karena Yang difatwakan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah Yang kita pelajari dari syariat Islam Karena tidak ada barang yang haram Dikonsumsi di depan umum Halal kalau tidak di depan umum Itu tidak ada sampai sekarang Barang yang seperti itu itu tidak ada Kalau rokok kemudian dijadikan Hukum baru berarti ada hukum baru yang dalam agama Islam yang baru tercetus kemarin ada sebuah barang haram dikonsumsi di depan umum, tidak haram kalau tidak di depan umum pengetahuan saya kalau halal halal dimanapun kalau haram, haram dimanapun itu yang kita tahu selama ini dari zaman Rasulullah sampai sekarang kalau haram di depan umum haram di tempat yang bukan umum haram di tempat yang tidak umum Haram di tempat umum, halal di tempat yang bukan umum, halal di tempat yang umum. Lalu bagaimana kondisi keadaan ramai atau tidak ramainya manusia bisa menjadikan suatu suatu hukum berubah. Ini ya, makanya, lain haram untuk orang ini, halal untuk orang ini. Andai para ulama kita memfatwakan haram, saya yakin masih banyak orang yang tidak akan mau berhenti merokok. Anda dikeluarkan fatwa haram pun, ya, saya yakin masih banyak manusia yang tidak akan mau berhenti nggak rokok. Yakin saya, karena fatwa haram rokok dari Majelis Ulama Saudi itu sudah yang saya tahu saja, yang saya tahu karena saya baru mengetahui agama dari tahun 90, berarti sudah berjalan 19 tahun atau terawas tahun masuk ke tahun yang ke 19. Sampai haji kemana saya masih diatakan orang Saudi yang merokok. Padahal fatwa itu sudah berjalan selama itu sepengetahuan saya. Saya tidak tahu tahun berapa keluar fatwa itu di sana. Mungkin tahun itu sudah keluar 30 tahun yang lalu. Fatwa itu sudah keluar 30 tahun yang lalu. Semenjak rokok itu ada. Yang saya tahu saja, saya tahu. Nah, saya mulai belajar agama tahun 90 itu sudah ada fatwa haramnya merokok. Tapi orang Saudi sampai haji kemarin kita masih melihat orang Saudi merokok. Dan ketika kita kuliah di sana antara tahun 97 sampai 2002 itu supermarket-supermarket masih jual rokok. Tiket-tiketan itu masih ada kotak di atasnya itu. Seperti kotak-kotak yang supermarket kita. Maka kalau kemudian alasannya kalau diharamkan rokok kemudian akan income negara akan berkurang jauh dan Indonesia akan miskin dan akan terpuruk ekonomi Indonesia dan itu mengancam maka nah, ini tidaklah benar karena saya yakin kalau dipataukan haram pun pabrik lokok tidak akan tutup pabrik yang jelas-jelas haram belum tutup kok betul gak? pabrik yang jelas-jelas haram belum tutup kalau tidak percaya silahkan pergi ke tukang botol Itu 80% minuman keras loh 80%, 75%, paling sedikit 70% Di tempat pengumpulan botol-botol bekas Itu minuman keras Saya tidak tahu dan saya tidak pernah melihat umat Nabi Muhammad Teler ya, Karena saya tidak pergi ke tempat-tempat itu Tidak tahu kapan mereka mabuknya Tetapi ternyata Botolnya itu 80% minuman keras Sisanya antara ABC, marjan, kecap Selebihnya minuman keras Selebihnya minuman keras 80% Yang jelas-jelas haram saja masih beredar sedemikian Sedemikian rupa yang fatwa haramnya Sudah dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang Tidak akan ada orang yang berani mengatakan Nungkhamar itu halal Kecuali orang-orang yang tidak berakal Dari orang-orang yang termasuk Dalam jaringan Islam liberal Yang mengatakan haram Kalau negeri sangat dingin Untuk menjaga kondisi dan suhu badan Ya halal Kalau kondisinya sangat dingin Ini manusia manusia aneh Yang haram seperti itu saja masih belum teratasi dan masih beredar di mana-mana dan masih dikonsumsi oleh banyak orang. Apa tak lagi kalau kemudian mengeluarkan fatwa haramnya untuk rokok? Maka saya yakin, saya yakin yakinnya bahwa kalau keluar fatwa haram, yang namanya pabrik rokok jalan terus, yang namanya jarum apa, itu akan terus beredar di pasaran kaum muslimin. Tidak ada hubungannya antara fatwa mengharamkan dengan dengan pabrik yang berjalan karena pabrik yang berjalan kebutuhan orang duit sementara haram dan halal ada keputusan hukum syariat ada Adapun fatwa yang kedua bahwa fatwa yang tidak memilih adalah haram itu juga membuat para penuntut ilmu tertawa dengan tiga pertanyaan berikut ini akan terjawab fatwa tadi apa yang benar dari fatwa tersebut bukankah seorang muslim dan muslimah mukmin dan mu'minah hanya wajib tunduk dan patuh dan wajib meyakini hukum yang harus diperlakukan di permukaan bumi adalah hukum Allah ya atau tidak sepakat Pertanyaan kedua Bukankah seorang muslim dan muslimah Wajib untuk tidak setuju Kalau hukum Allah dikesampingkan Kemudian digantikan dengan hukum Buatan manusia Ya atau tidak Wajib untuk tidak Setuju, betul atau tidak ini Ada hukum dibuat oleh manusia hey, Al-Quran dan hadis minggir Kamu tidak berhak untuk memimpin, Saya sekarang saya yang mimpin peraturan saya menguasai keadaan seperti ini, bukankah seorang muslim dan muslimah wajib untuk tidak setuju iya ada tiga ayat berturut turut dalam surah Al-Ma'idah barang siapa berhukum dengan selain hukum Allah dia orang fasik. barang siapa yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, dia orang zalim barang siapa berhukum dengan hukum selain Allah dia orang kafir pertanyaan yang ketiga hukum demokrasi yang sekarang berada di negara kita, hukum Allah atau hukum ciptaan manusia dia masuk kepada hukum yang pertama Atau hukum yang kedua Yang kedua yang wajib untuk tidak disetujui yang Dari mana datangnya Wajib untuk ikut Dari mana datangnya Kalau fatwa tadi Bukankah itu mengatakan wajib ikut Karena kalau memang dia Bukan mengatakan wajib ikut Cuma kalau enggak memilih haram Fatwanya begitu yang tidak memilih Haram Itu sama dengan mengatakan wajib ikut Karena hukum wajib adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan, berdosa. Tidak ikut memilih haram berarti meninggalkannya berdosa, berarti hukumnya wajib. Dari mana datangnya? Sesuatu yang wajib sebenarnya untuk tidak disetujui menjadi sesuatu yang wajib untuk dikerjakan. Yang sejauh yang saya tahu, hanya satu posisi barang yang haram yang wajib untuk tidak dikerjakan... Menjadi wajib untuk dikerjakan Adalah dalam kondisi darurat Dalam kondisi Darurat Daging haram, daging babi haram Daging anjing haram Bangkai-bangkai sapi, bangkai kambing haram Kecuali dalam keadaan Darurat Kalau seandainya kita tidak makan Kita akan wafat, kita akan meninggal dunia Maka wajib untuk memakan itu ini satu-satunya posisi di mana Yang haram berubah menjadi Wajib untuk dikerjakan Ya Oleh karena itu Aneh Aneh, sangat aneh Makanya saya katakan Lebih baik untuk tidak mengeluarkan fatwa itu Dibanding mengeluarkan fatwa itu Pertanyaan berikutnya Apakah saudara kakek atau saudara nenek termasuk mahrum Bolehkah istri kita berjabatan tangan dengan paman kita? Paman kita tidak mahrum bagi istri kita Paman kita tidak mahrum bagi istri kita Dengan bukti kalau kita meninggal istri kita boleh nikah dengan paman kita Betul atau tidak? Kalau si A dan si B, suami istri Si A meninggal Bukankah si B yang istrinya boleh menikah dengan paman si A? Ya. Jangankan paman Abang dan adiknya saja boleh menikah Istilah kita Ganti tikar Apa, ya, apa istilahnya? Ganti lapia ya. Apa? Ganti guling atau orang Jawa Pak Kalau kita orang Minang ganti lapia Ganti tikar, boleh kok Berarti tidak mahrum mereka Tidak mahrum Apakah saudara kakek, saudara nenek termasuk mahrom? Kita punya kakek, kita punya nenek, kakak, kakek, atau adik yang perempuan, kakak nenek, adik nenek yang perempuan. Apakah mahrom bagi kita? Ayo, ah, siapa yang bisa jawab ini? Ada nggak di antara kita yang bisa menjawab ini di sini? Mahrom apa ndak? Hmm? mahram mbak, ada dalilnya? Tidak. sedara? tidak mahram? ada dalilnya? <tidak>. mahram orang yang harum nikah dengan kita orang yang harum nikah dengan kita selama-lamanya di dalam Al-Quran hurrimat alaikum ummahaatukum kemudian wa akhawaatukum diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian dan saudara-saudara kalian di sini tidak diterangkan saudara yang betul-betul sama-sama saudara sama kita berarti sifat saudara ini luas sebagaimana juga sifat ibu yang pertama luas Wabanatukum dan anak-anak kalian Berarti anak-anak kita Luas pemahamannya Ibu berarti ibu kita Ibu dari ibu kita Ibu dari ibu kita Ibu dari ibu kita Terus ke atas Akhwatukum Saudara kita Saudara dari ibu kita Saudara dari nenek kita saudara dari kakek kita saudara dari itu semuanya mahram oleh karena itu saudara dari kakek dan saudara ini adalah mahram dengan dari nah, saya mau bertanya bagaimana kalau kita berobat ke paranormal ini kan yang tadi kita bicarakan Ya. Kalau paranormalnya adalah orang-orang yang bicara tentang masalah gaib itu haram hukumnya. Ya, paranormal tidak boleh kita berobat dengan mereka sama sekali, haram. Dan hijab itu ditutup saat salat dan apa boleh dibuka saat taklim? Dan apa hukumnya? Dan ketentuan hijab bagi wanita saat di masjid. Seluruh yang pernah membaca sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti menemukan sebuah keputusan sebuah pengetahuan bahwa Masjid Nabi Muhammad tidak pernah ada hijabnya Masjid Nabi Muhammad tidak pernah ada hijabnya Berarti masalah hijab ketika salat itu bukan suatu hal yang wajib Bukan suatu hal yang yang wajib Demikian juga halnya dengan ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'lim di masjidnya memberikan arahan di masjidnya berkhutbah di masjidnya ada laki-laki dan ada wanita. Kenapa sekarang kita pasang pasang hijab? Kata para ulama hanya dengan karena takut terjadi hal yang tidak baik, takut terjadi hal yang tidak baik, saling pandang, saling ini dan yang lainnya. Hanya itu saja. Oleh karena itu dibuka atau tidak dibuka tidak jadi masalah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara orang yang melakukan azan yang sesuai dengan syariah Syariah Islam Karena ada sebagian orang tidak meletakkan tangannya di kedua telinganya Malah sedekap. Tolong penjelasannya Di antara adab-adab muadzin Adalah meletakkan tangannya di telinganya Dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubangnya Itu adab seorang muadzin, Tapi tidak wajib tapi tidak, tidak wajib. Kalau muadzin ingin sempurna, maka lakukan itu. Lakukan itu. Namun tidak wajib. Azannya saja tidak wajib kok. Cuma fardu kifayah. Azannya saja, fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya di satu daerah, itu cukup bagi daerah-daerah negeri itu untuk tidak adan lagi. Cukup bisa. Tapi kalau mereka mau adan lagi, kok boleh. Allahumma'alaikum. Saya pernah mendengar kalau saya tidak salah dan kalau saya salah tolong dibenarin. Hadis tentang tidak akan tertolak doa seorang muslim apabila dia berdoa untuk muslim lainnya. Apabila dia berdoa tanpa sepengetahuannya dan malaikat akan mendoakan orang yang meminta tersebut sama dengan orang yang didoakannya. Pertanyaannya pertama, jika saya mendoakan teman saya, hadis tadi benar. Hadis tadi bahwa malaikat akan mendoakan yang sama. Dengan doa orang yang kita doakan Jika saya mendoakan teman saya Cepat untuk mendapatkan jodoh Apakah konsekuensinya Saya akan cepat mendapatkan jodoh Dan doa itu tidak diketahui oleh teman saya Soal bagaimana yang terjadi di alam gaib Lebih baik kita tidak terlalu memikirkannya Lebih baik kita tidak terlalu Memikirkannya kita sudah dengar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta untuk saudaranya ala Ketika dia berdoa, temannya tidak tahu dia didoakan Tapi sejauh mana, apa syarat-syaratnya, bagaimana ketentuannya, itu Allah tahu Karena doa juga mempunyai harus memiliki syarat-syarat untuk terkabulkan Itu yang perlu kita ketahui Ketika Nabi mengatakan akan dikabulkan doa di saat syarat-syarat dikabulkan doa terpenuhi dan didoakan ketika itu, dia terkabul doanya itu. Tidak akan ditolak. Dengan syarat-syarat doa harus terkabul juga. Bukankah Nabi Muhammad SAW yang bercerita, ada orang yang mengangkat tangannya ke langit. Rambutnya kusut masai. Dia bersafar. Safar adalah tidak akan Allah tolak doa Musafir Dia bersafar. Rambutnya kusut masai. Dia mengangkat tangannya ke langit. Serius berdoa. Ya Rabb, Ya Rabb. Sementara syarat-syarat terkabulnya doa tidak terwujud. Kenapa? Makannya berasal dari yang haram. Minumnya berasal dari yang haram. Pakaiannya dari yang haram. Bagaimana akan Allah kabulkan doa orang-orang yang seperti ini? Bukankah dalam hadis lain doa umum syafir tidak akan ditolak oleh Allah? Cuma lihat. Oleh karena itu soal diterima, tidak diterima. Apa balasannya untuk kita? Apakah terjadi untuk kita? Serahkan saja kepada Allah. Yang jelas sekarang kita berdoa kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk saudara kita. Selesai. Sampai di sini tugas kita. Soal apa yang terjadi nanti kepada kita belakangan urusannya dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau hamba-Nya telah berbuat baik tidak akan menyia pekerjaan tersebut. Betul kan? Sudah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat jodoh, sementara saya sudah punya istri, pertama Ustaz, iya mungkin untuk jodoh yang kedua. Apa salahnya? Tidak ada yang salah dalam agama Islam. Kalau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi soal apa yang terjadi di alam gaib Jangan terlalu banyak kita pikirkan hal yang seperti itu Alam gaib urusan kepada Allah Yang jelas tugas kita Kita disuruh berdoa, kita berdoa Kita disuruh mendoakan kaum muslimin, kita doakan kaum muslimin Kita diberitahu bahwa kita akan mendapatkan doa yang sama Alhamdulillah Kita berdoa agar Allah ampunkan mereka Mudah-mudahan Allah juga mengampunkan kita Kita berdoa agar Allah SWT mewafatkan mereka di atas agama Islam Mudah-mudahan malaikat juga mendoakan kita Agar diwafatkan di atas agama Islam Begitu seterusnya lalu kenapa kemudian doa yang sangat banyak yang sangat bermanfaat untuk kita ternyata diabaikan larinya kepada jodoh artinya yang gaib biarkan biarkan di alam gaibnya yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba dalam Al-Qur'an surat Al-Muzzammil Allah berfirman di akhir surat Al-Muzzammil wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah Hua khairah Wa a'abamah jera Wa astagfirullah Inna Allah wa furuh Apapun yang kalian persembahkan Untuk diri kalian daripada kebaikan Kalian akan temukan Dia ada di sisi Allah Dengan pahala yang lebih baik Dan pahala yang lebih besar Dan beristighfarlah kepada Allah Allah maha pengampun Dan maha pengasih Apakah jika saya mendoakan teman saya itu Dan langsung diketahui oleh teman saya Doanya Agar cepat dapat jodoh Maka konsekuensinya doa saya akan tertolak Apakah hadis yang saya sebut itu So'ih atau do'ib Insya Allah sudah terjawab ya Tidak perlu yang hal gaib Tidak perlu kita pikirkan Kalau kita sibuk memikirkan gaib Tidak bisa kita hidup Sibuk saja memikirkan kita besok Neraka atau surga Tidak bisa kita hidup Tanyakan kepada orang-orang yang sempat stres Karena memikirkan surga dan neraka Ada Tanyakan kepada orang-orang yang sempat stres Ketika memikirkan alam barzah Karena itu masalah gaib Biarkan dia di alam gaib Urusan kita sekarang bagaimana kita dengan syariat Islam Bagaimana kita dengan peraturan-peraturan Apa yang harus kita kerjakan Apa yang harus kita hentikan Soal alam gaib serahkan kepada yang mengaturnya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz bagaimana dengan ramalan bintang, termasuk syirik? Ramalan bintang termasuk syirik. Karena Jum' dalam agama Islam dilarang. Dan kenapa banyak dari ramalan Mama Lauren itu benar-benar terjadi? Apa itu setan yang mengasih tahu dia? Ya, siapa lagi yang memberitahu dia? Akan tetapi cuman kita yang tidak tahu. Selalu pekerjaan orang-orang dukun... Orang-orang paranormal yang tadi, istilah kita yang sebenarnya para tidak normal, selalu yang sukses diangkat kuat-kuat, yang gagal dibenamkan sehilang-hilangnya. Dan itu setan ikut mempunyai andil untuk mengangkat masalah tersebut. Lihat saja seluruh pekerjaan para para orang-orang tadi, yang sukses itu diangkat, diangkat, diangkat, yang tidak sukses hilang terbenam terbenam dan itu upaya setan agar kemudian membuat akidah umat yakin dengan apa yang terjadi ya tapi kalau lihat orang-orang benar orang-orang yang benar orang-orang yang di atas yang hak. yang salahnya hanya diangkat jauh besar-besar tapi yang benarnya ingin dihilangkan sehilang hilangnya coba ya. lihat itu bekerjanya siapa? Adapun kita yang bertanya, kenapa ramalan ramalan itu benar-benar terjadi? Coba lihat. Yang menulis ini mungkin cuma ramalan ramalan cuma dia tahu dua dan tiga saja, itu sukses-sukses saja. Yang tidak sukses, dia kan tidak tahu. En? Eh? Begitulah hanta. Apa perbedaan syariat dengan akidah? Akidah berasal dari kata-kata akhodai akidu artinya ikatan, akidah itu adalah ikatan yang ada di dalam jiwa tentang suatu keyakinan bahwa hati kita terikat dengan keyakinan tertentu. Adapun syariat lebih umum daripada itu, tidak hanya berada di hati, namun dia ke anggota badan. Islam seluruhnya adalah syariat. Dari syariat Islam yang ada ada yang berbentuk akidah, ada yang berbentuk amal. Dan amal itu bermacam-macam Ada yang wajib, ada yang mubah Semuanya syarih Islam Tapi akidah lebih menjurus kepada hal-hal yang bersifat Keyakinan ya. Apakah dibolehkan jika kita memakai kartu kredit Jawabannya tidak boleh Karena di dalam kartu kredit itu Perjanjiannya terlambat Kita akan dikenai Sanksi, denda Dan itulah yang disebut dengan riba dalam agama kita Bagaimana menurut Al-Quran dan hadis, zikir Dan pengobatan yang dilakukan oleh Ustadz Haryono Seperti memindahkan penyakit Ke binatang kambing dan berdikir dengan suara Keras, kalau saya memberikan istilah Kepada orang-orang yang seperti inilah dukun Berjubah Ya sebenarnya adalah dukun Makanya yang sukses Naik ke permukaan Oh sukses, begini, begini Yang tidak sukses, ribuan orang yang tidak sukses Diam, senyam Tidak ada berita Kalau ya. sudah keluar uang kalau hadir di depan umum, depan umum ramai-ramai sampai sekian ribu orang masing-masing 200 ribu tapi kalau ingin bertemu langsung dengan ustaznya 6 juta gak sedikit loh Kalaulah lah zikir yang dia lakukan yang mampu memindahkan penyakit ke kambing bukankah zikir yang paling hebat adalah zikir Rasulullah kapan Rasulullah itu pernah memindahkan sakit sakitnya ke kambing coba tanya kalau zikir itu yang bisa membuat orang memindahkan. Dengan zikir itu, pindah penyakit kita. Pasti yang pandai pindahkan penyakit itu adalah Bilal bin Robah radiyallahu anhu ketika sakit pertama datang ke Madinah menggigau dalam tidurnya dan menyebut-nyebut Mekah karena kangen ke Mekah. Mana lebih bertakwa? Isanariru atau Bilal bin Robah? Dan banyak para sahabat sakit ketika hijrah pertama kali ke kota Madinah. Karena memang suhu di Madinah lebih keras dibanding di Mekah. Tapi tidak seorang pun di antara mereka dituwaitkan, bisa memindahkan demam mereka ke unta. Padahal mereka ahli-ahli ahli ibadah. Maka saya mengatakan, Itu turun berjuang. Bertawasul dengan apa yang dibolehkan. Bertawasul yang dibolehkan bermacam-macam. Salah satunya yang tadi, minta bertawasul dengan orang saleh, yaitu minta kepada orang saleh untuk berdoa kepada Allah. Salah satunya. Kemudian tawasul berikutnya bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifatnya, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut nama dan sifatnya. Allah berfirman dalam Al Qur'an: Warilahil Asmaul Husna, Fatihah. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang sempurna, nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Jadi, sebut nama-nama Allah wa Lalu berdoa kepada Allah Berdoa kepada Allah, sebut nama-nama Allah Sesuai dengan doa kita Kalau kita minta taubat kepada Allah Minta Allah menerima taubat kita Sebut nama Allah yang At-Tawwab Kalau kemudian kita minta ampunkan Sebut nama Allah Al-Ghafur Ya Allah, Ya Ghafur Ya Allah, Wahai Allah yang maha pengampun ya Firli, Ampunkan aku Allahumma tub'aliyya ya Allah subhanahu wa ta'ala Ampunkan taubat, berikan taubat kepada aku Inna ka'antat tawa Sesungguhnya engkau adalah Rabb yang maha menerima taubat Kita minta taubat Lalu sebut nama Allah yang berhubungan dengan masalah taubat Begitu seterusnya Allahumma rizukni ya razaq Berikan aku rezeki Wahai Rabb yang maha menerima, pemberi rezeki Sebut nama Allah Sesuai dengan kondisinya Itu juga bertawasul dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga boleh bertawasul dengan amal saleh, Boleh bertawasul dengan amal saleh. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang tiga orang yang tertutup di gua Tertutup di gua Ketika mereka masuk dalam sebuah gua Lalu kemudian Ada sebuah batu besar menggelinding dari atas bukit Menutup gua tersebut Mereka berkata tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita dari sini, kecuali kalau kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Amal soleh yang terbaik yang pernah kita kerjakan. Maka yang pertama berdoa, Ya Allah, aku memiliki orang tua. Dua orang tua yang sudah rentak. Kalau aku memeraskan air susu, kan mereka hidup dulu dengan air susu kan? Aku tidak akan berikan air susu itu kepada keluargaku, istri dan anak-anakku, sampai aku berikan minum kepada mereka. Sampai suatu malam aku pulang, aku peraskan susu, aku temukan keduanya telah tidur, dan aku tidak akan memberikan susu ini kepada siapapun sebelum mereka berdua meminumnya. Akhirnya aku tunggu mereka bangun, sementara anak-anakku merayu untuk minta, aku tidak berikan, karena aku hanya ingin mereka dulu pertama minumnya. Ini bakti seorang anak Aku tunggu mereka sampai bangun Ternyata mereka bangunnya di pagi hari Aku tunggu dan tempat susu Apa namanya Bejana itu Bejana tempat susu itu ada di tangan gua Sampai pagi Ketika mereka bangun Baru aku berikan mereka minum Baru aku berikan kepada keluarga aku. Sementara anaknya menangis minta itu Dia tidak berikan Ini bakti Dia berdoa kepada Allah Dengan, dengan, dengan menyebutkan amal solehnya Ya Allah, kalau aku kerjakan itu, ikhlas mengharapkan ridhoamu. Tolong, keluarkan kami dari, dari kesulitan ini. Maka bergerak batu itu. Sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Yang kedua ber, berdoa. Ya Allah, aku memiliki seorang anak dari pamanku. Seorang supupu wanita. Anak dari pamanku. Dan dia adalah perempuan yang paling saya cintai. Dan saya minta kepadanya untuk berhubungan badan dia menolak. Suatu saat dia datang kepadaku dan mengeluh susahnya hidup. Karena disebabkan aku memberi syarat kalau aku bantu dia, dia harus izinkan aku untuk menikmati tubuhnya. Ketika aku berikan yang dia minta dan posisinya sudah hampir terjadi itu, dia berkata, Ittadillah. Bertakwalah kepada Allah Langsung aku menjauh Dan aku pergi, aku tinggalkan apa yang kuberikan kepadanya Ya Allah kalau itu kulakukan Karena mengharapkan ridomu Keluarkan kami dari bencana ini, dari musibah ini Bantu kami untuk keluar Maka bergerak juga batu itu Tapi masih belum bisa keluar Yang ketiga berdoa Ya Allah Aku memiliki beberapa orang Anak buah dan karyawan Yang mereka itu bekerja Kepadaku dan mendapatkan gaji Suatu saat Ada seorang Di saat telah pembagian gaji Ada satu orang yang belum mengambil gajinya Dia pergi entah kemana Lalu kemudian gajinya yang sedikit itu Aku coba kembangkan Akhirnya menjadi Sebuah harta yang besar Memenuhi sebuah lembah Hewan ternak Dengan segala macam jenisnya Beserta budak-budak yang mengembalakannya Satu saat dia datang kepadaku Dan berkata Ya Abdullah, wahya Allah Berikan aku gajiku yang pernah kutinggalkan Dan belum aku ambil Aku berkata kepadamu silakan lihat lembah itu Seluruh hewan yang ada di sana Dengan segala macam jenisnya Beserta budak-budak yang mengembalakannya Itulah gajimu Dia berkata Ya Abdullah, lakas dan Wahai hamba Allah, jangan engkau mempermainkan aku. Saya mengatakan bahawa saya tidak mempermainkan kamu. Uang yang pernah kamu tinggalkan, aku kembangkan sehingga menjadi harta yang melimpah ruah ini. Maka dia ambil semuanya, tidak satu pun yang dia tinggalkan. Dia ambil semuanya, tidak satu pun yang dia tinggalkan. Subhanallah. Padahal gajinya pertama, sedikit. Sekarang sudah menjadi sebuah lembah penuh dengan binatang dan pengembala budak-budak Diambil semuanya Kalau aku kerjakan itu ikhlas ya Allah Keluarkan kami daripada bencana ini Maka bergeraklah batu itu dan mereka keluar Yang pertama menunjukkan baktinya yang luar biasa kepada orang tuanya Yang kedua menunjukkan usaha yang luar biasa dari orang yang takut kepada Allah dan menjaga dirinya padahal kondisinya sangat memungkinkan tapi dia karena mendengar kata-kata takutlah kepada Allah, dia takut kepada Allah dan berzikir. Yang ketiga adalah orang yang benar-benar amanah luar biasa. Dan ini bukan pekerjaan yang bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang mudah. Diterangkan oleh Rasulullah, mereka berdoa kepada Allah dengan memperlihatkan dan menyebutkan amal solehnya dan Allah kabulkan itu, menandakan bahwa Bertawasul kepada Allah Dengan menyebutkan amal soleh itu boleh Dengan menyebutkan amal soleh Jadi kalau kita punya amal soleh yang Yang kita anggap itulah Amal soleh yang terikhlas yang pernah kita lakukan Boleh kita berdoa ya Allah Begini, begini, begini Ya Allah berikan Kemudahan Wallahu'alam Bagaimana berdoa dengan asmaul husna Seperti ya ghafar Dan bagaimana pula dengan sifat seperti ya maghfirah. Kalau ya ghaffar boleh. Perlu minta kepada Allah sesuatu yang berhubungan dengan pengampunan dosa karena ghaffar artinya yang mengampunkan. Allahumma ya Allah ya ghaffar, ya Allah ya ghaffar. Ampuni, ampunkan aku ya Allah. Fa innaka anta ghaffar. Sesungguhnya kata la ghaffar yang Maha pengampun itu. Boleh. Adapun ya maghfirah tidak boleh. Ya maghfirah tidak boleh. Wai ampunan, ampunan itu bukanlah Allah ampunan itu bukanlah Allah. Apa hukumnya menggantungkan tulisan Allah atau tulisan Asmaul Husna di dalam rumah? Seperti di ruang tamu, mohon penjelasannya. Ini adalah kebiasaan umat akhir zaman yang tidak ada contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh, tidak pernah dicontohkan hal yang seperti ini. Bukankah cara beribadah kepada Allah Cara mendekatkan diri kita kepada Allah Lebih tahu Rasulullah dan sahabatnya dibanding kita Ya Tidak bisa kita ingkari itu Kalau mereka tidak melakukan Berarti menunjukkan bahwa itu bukan cara mendekatkan diri kita Kepada Allah Oleh karena itu Sangat kita mengajak Agar lebih baik hal yang seperti itu tidak dilakukan Tidak melakukan hal-hal yang seperti itu Untuk dikatakan haram tidak bisa kita mengatakannya haram Karena haram itu butuh dalil yang kuat Untuk mengharamkannya Yang bisa kita katakan adalah Itu tidak dilakukan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat Dan lebih baik untuk tidak kita lakukan Ya Lebih baik untuk tidak kita lakukan Dan Islam itu bukanlah untuk menghiasi dinding rumah kita Islam itu untuk menghiasi hati kita Akhlak kita Untuk menghiasi perkataan kita Untuk menghiasi pandangan mata kita untuk menghiasi pendengaran kita Untuk menghiasi langkah kita Untuk itu, untuk menghiasi dada kita Untuk menghiasi budi dan budi pekerti kita, akhlak kita Itulah Islam Untuk dipraktikkan dan bukan untuk dipajang-pajang ya. Kadang-kadang subhanallah Yang kita lakukan bertolak belakang dengan apa yang dipajang Betul gak? Yang dipajang tentang Allah yang maha Mengetahui tentang yang gaib Ternyata kita berbuat maksiat di depan panjangan tersebut Tidak ada artinya Ya Allah ma'alam oleh karena itu Kalau ingin memajang sesuatu di rumah Silahkanlah dengan tulisan para ulama Dengan kata-kata hikmah Kalau ingin kaligrafinya juga Misalnya perkataan Imam Syafi'i, Syair syair silakan, Ya Karena itu tidak seperti Kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran Ya Nasihatnya nasihat para ulama seperti itu Tidak boleh Hadis do'if, hadis palsu apatah lagi Untuk memberikan motivasi tidak boleh Tidak boleh hukumnya Ada syarat-syarat diberikan para ulama Mengamalkan hadis-hadis do'if Hadis do'if -hadis, hadis, hadis palsu tidak boleh sama sekali kalau hadis do'if ada beberapa ketentuan dari para ulama, tapi semuanya menunjukkan kepada bahwa pada dasarnya itu tidak perlu diakini. Amalkan saja pekerjaan itu. Salah satunya yang saya masih ingat adalah, apabila hadis do'if tersebut berbicara tentang suatu ibadah yang ada asalnya dari syariat Islam. Contoh, hadis itu berbicara tentang keutamaan sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang ada ketentuannya dalam syariat Islam. Sudah jelas, sudah pasti ada ketentuannya. Nabi berbicara tentang sholat duha. Lalu ada hadis dua'if, berbicara tentang keutamaan sholat duha misalnya. Kemudian hadis itu tidak, tidaklah hadis yang sangat lemah. Kemudian tidak boleh diyakini Nabi mengucapkannya. Dan tidak boleh diyakini kita mendapatkan pahala itu. <tuh>. Coba lihat. Kita sekedar termotivasi saja. Bukan mengamalkannya. Dan mengamalkannya kembali kepada hadis yang sebenarnya. Yaitu hadis tentang perintah untuk melakukan sholat. Salat Duha. Berarti sebenarnya, kita tidak mengamalkan hadis doaif. Kita mengamalkan hadis yang suaih. Cuma kita membaca ada ada keutamaannya, namun hadisnya lemah. Lemahnya itu tidak boleh lemah. Lemah sekali kata para ulama. Dan tidak boleh diyakini Nabi mengucapkannya. Dan tidak boleh diyakini kita mendapatkannya. Bayangkan. Berarti sebenarnya kita hanya kembali kepada hadis yang hadis yang suaih. Allah SWT. Ya silahkan. Apa hukumnya masjid didirikan, kemudian yang membiayainya orang kafir? Wallahualam dalam masalah ini, sejauh yang saya tahu dengan ilmu yang saya ketahui sekarang, bahwa masjid adalah dari harta orang-orang yang beriman. Tidak boleh dari harta yang, yang tidak jelas, dari harta yang kotor. Adapun pemberian orang kafir pada dasarnya dibolehkan, tapi untuk pembangunan rumah-rumah ibadah, maka yang saya tahu wallahu aalam ini yang saya tahu rumah ibadah dibangun di atas harta-harta yang jelas berangkat daripada ayat Al-Qur'an surat At-Taubah kalau saya tidak keliru innamaya'muru masajidal Allah man aamana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihah wa lam yakhsha illa Allah sesungguhnya akan memakmurkan rumah Allah masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah wa amila salihah dan dia beramal saleh. Walam yakhsha illallah dan tidak takut hanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Berangkat dari ayat ini maka tentang urusan rumah rumah Allah dia punya hukum khusus. Adapun kalau kita diberikan orang kasir duit enggak apa-apa. Kita bangun jembatan, mengaspal, membuat sekolah gedung-gedung sekolah kita, ada orang kasir nyumbang enggak apa-apa gunakan. Ada orang kafir ngasih kita duit untuk pergi haji. Bapak-bapak terima. Tapi untuk membangun masjid-masjid. Memakmurkan masjid-masjid. Man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah. Wal yawmil akhir beriman kepada hari akhir. Wa amila salih hadiah beramal salih. Walam yakshay illallah. Tidak takut hanya kepada Allah. Kalau saya tidak salah dalam surat Taubah Ayat 18. Coba lihat surat Taubah ayat 18. Tadi dulu saya selalu mengatakan bahawa Kita hafal ayatnya Namun Suratnya kita tidak tahu Dan ternyata Ya Ayat 18 Surat tahu bahwa ayat 18 nah, Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan Iya. Kalau kita menemukan Bukan dua itu Bagaimana Bagaimana Ya. Kita pinjamkan 10. Oh, 15. Iya, iya. Iya, Iya. Ya. Ya. Ya. Ya. Riba itu adalah Kullu kor din jarra naf'an Seluruh pinjaman Yang mendatangkan keuntungan Itulah riba. Tidak perlu dia berlaku untuk orang kaya Berlaku untuk orang miskin Berlaku untuk orang sedang-sedang Berlaku untuk orang berkeluarga Orang bujang Asal dia itu pinjaman Kemudian membuahkan hasil Itu adalah ribah Ya. Karena meminjamkan, bab meminjam, meminjamkan, pinjam dan meminjam, meminjam dan meminjamkan, babnya dalam agama Islam adalah bab tolong-menolong. Bukan bab untuk mencari keuntungan. Kalau bab untuk mencari keuntungan, kita perginya ke perniagaan, tijarah. Kita perdagangkan tapi kalau pinjam-meminjam, itu babnya bab tolong-menolong. Oleh karena itu, dilarang. Ketika menolong, mencekik. Bukankah orang meminjam itu umumnya karena dia terdesak? Karena dia susah? Karena dia perlu bantuan? Maka syariat Allah SWT adalah ini orang yang pantas untuk ditolong. Kalau ditolong, ya ditolong. Jangan kemudian ditolong, kemudian di, dicekik. Oleh karena itu riba, kata para ulama, adalah damil menghisap darah orang fakir. Karena orang terbesar, kadang-kadang dia tidak berpikir bagaimana ke belakang. Yang penting yang teresak sekarang, lewat dulu. Padahal sebenarnya yang di belakang semakin berbahaya. Oleh karena itu orang bermain riba tidak akan pernah dia itu minjamnya segitu-segitu aja. Dia akan selalu semakin lama, semakin besar, semakin lama, semakin besar, semakin lama sampai dia tidak bisa membayarnya, sampai kemudian semua hartanya disita, sampai kemudian dia masuk penjara, bla bla bla bla bla bla. Karena babnya tolong menolong, bantu kalau mau kemudian, harta itu bertambah, ada cara yang lain diajarkan oleh agama Islam. Yaitu, bertijara. Ada orang kaya datang, minjam uang. Untuk apa, Pak? Untuk usaha. Berarti dia bukan orang yang yang miskin. Bukan orang terdesak. Dia untuk usaha, Pak. Pak, bagaimana kalau jangan pinjaman? Kita tawarkan. Kalau mau, tawarkan sesuatu. Bagaimana kalau kalau untuk ber berusaha, saya juga pengen untung dong. Bukan bapak aja. Kita ganti, jangan pinjam-meminjam lah. Kita jadikan dia motor obah bagi hasil. Begitu caranya. Kalau ingin uang kita berlebih. Kalau bagi hasil, konsekuensinya harus kita tanggung. Karena bagi hasil itu adalah si A memasukkan modal kepada si B. Untuk sebuah usaha tertentu yang mereka sepakati. Dan bagi hasilnya mereka sepakati 50-50, 40-60, 70-30, 35-65 Hatta 90-10, pokoknya disepakati Kemudian dibuat usaha itu Setelah kemudian berjalan pada waktu yang ditentukan, dihitung Berapa labanya Ketika mendapatkan keuntungan, dibagi sesuai dengan presentasi yang telah disepakati Namun kemudian kalau ternyata usaha itu rugi Sisa uang yang ada kembali kepada pemodal Si pengusaha tidak dibebankan harta Si pengusaha rugi tenaga Si pemodal rugi uang Si pengusaha rugi tenaga dan waktu Sama-sama rugi Adil Ada pun pinjaman Ada orang pinjam duit kita pinjamkan kalau untung kasih-kasih ya. Kita mau enaknya saja, di saat untung kita dapat dapat presentasi, di saat rugi kita nggak mau tahu. Kan gitu. Di saat dia rugi, mana uang saya 100 juta? Udah aja lah orang rugi dia tarik uangnya. Tetap harus 100 juta. Tapi saat untung mana jatah saya? 130 juta. Kan mau menang sendiri. Menang sendiri. Oleh karena itu babnya bukan pinjam meminjam, Tapi babnya harus bagi hasil. Ya Kalau mau seperti itu Oleh karena itu Dipinjamkan ke orang kaya dengan berlebih Dikembalikan tetap riba Dipinjamkan ke orang miskin dengan dikembalikan lebih tetap Riba Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui Riba baru dikatakan riba Kalau disepakati akan ada Tambahan daripada Uang yang dipinjam di saat peminjaman terjadi Sekali lagi Baru dikatakan riba Apabila terjadi kesepakatan penambahan pengembalian di saat pinjaman itu terjadi. Bisa meminjam. Saat saya buang. Baik, berapa? 5 juta. Nanti saya kembalikan 5 juta 500, Ustaz. Silakan, kata Pak Ustaz. Itu lima itu. Karena sudah terjadi. Walaupun bukan saya yang minta kenaunya kamu, kan saya enggak minta. Enggak boleh. Tapi kalau kemudian tidak disepakati sama sekali. Pak penyebuan, berapa? 10 juta. ini ambil. Untuk apa? Saya ada usaha sedikit ini tapi enggak susah, susah modal untuk mutar-mutar uang. Ya udah, berapa kebutuhannya 10 juta. ini ambil 10 juta. Enggak ada kesepakatan apapun. Non kesepakatan. Tiba-tiba ternyata yang pegang uang 10 juta itu setelah usahanya jalan berhasil, dia ingin berterima kasih. Dia kembalikan sejuta, juta, 11 juta atau 12 juta. Apa ini? Alhamdulillah, saya berhasil, Ustaz. Jadi, terima kasih saya. Itu halal. Itu halal. Itu namanya bukan riba. Itu namanya al-qadahul hasan, Mengembalikan sesuatu yang lebih baik. Dengan syarat, dengan syarat, tidak boleh ada kesepakatan di awal peminjaman. Tidak boleh ada kesepakatan, di awal, di saat peminjaman Saya betul-betul niat membantu Saya betul-betul niat ingin melapangkan saudara saya Ikhlas Maka itu adalah pinjaman Ketika yang saudara aja dilapangkan Benar-benar merasa sangat dilapangkan Dan dia ingin berterima kasih Islam memberikan kebolehan untuk melakukannya Dan pinjaman itu Dan pengembalian itu Tidak mesti harus uang Ada orang bilang ini. Anak saya kerja di travel, haji umroh, saya katakan, Pak, kita butuh pinjaman uang 60 juta nih, tolong pinjamlah. Saya kembalikan setahun lagi, saya berangkat ke Bapak umroh gratis. Pengembalian uangnya berapa? 60 juta. Tapi ada plusnya, plus umroh gratis. Itu juga riba. Umrohnya itu umroh riba. Tidak mesti harus uangnya ini kembalikan. Pokoknya pinjaman mendatangkan keuntungan. Ini kalau sebenarnya kalau kalau kita ingin lebih cermat, kan berarti 50 juta plus eh 1.800 dolar. Nah, sekarang umroh 1.800 dolar. Kan begitu. Katakan 18 juta. Berarti yang dikembalikan sebenarnya 78 juta. Namun yang bentuk uang 60 juta yang berbentuk perjalanan umroh Umroh. Dengan harga senilai 18 juta Berarti uang yang dikembalikan sebenarnya 78 juta Itu juga Riba Itu juga riba Ya Oleh karena itu hati-hati Sekali lagi Riba baru dikatakan riba Apabila terjadi kesepakatan Penambahan Daripada uang yang dipinjam Di saat peminjaman Walaupun kemudian kita katakan pinjamlah. Nanti kembalikannya berapa yang mau kamu lebihkan terserah kamu. Dia tidak ditentukan berapa lebihnya. Tapi harus dikembalikan lebih tapi terserah kamu. Itu juga riba. Karena sudah ada kesepakatan melebihkan daripada uh, total pinjaman. Tapi kalau benar-benar murni, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Betul-betul pinjaman murni pinjam ya, saya pinjam tadi. Ternyata kita ingin berterima kasih kita lebihkan. Itu halal untuk dimakan oleh orang yang meminjamkan. Halal untuk dimakan oleh orang yang meminjamkan. Dan Rasulullah terkenal dengan orang yang kalau meminjam sesuatu mengembalikan lebih baik daripada pinjaman itu. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau minjam unta yang kurus, kembalikan unta yang gemuk. Itu kan harganya berbeda itu. Unta yang kurus dengan unta yang gemuk, harganya berbeda. Begitu. Jadi, boleh hal itu terjadi dengan syarat tidak ada kesepakatan sedikit pun di saat peminjaman. Betul-betul pertolongan murni. Dan kemudian orang itu tolong dianggap merasa sangat tertolong dan ingin berterima kasih. Dia kembalikan lebih daripada pinjaman murni tadi, maka itu boleh. Boleh dinikmati oleh orang yang Meminjamkan, dan boleh ditolak juga. Enggak, enggak, enggak. Saya ingin ikhlas kok. Saya tidak mau di... itu juga enggak apa-apa. Tapi dia terima juga tidak apa-apa. Dan itu bukanlah riba. Nah. Masjidnya sudah berdiri di atas tanah itu. Ya, atas tanah. Pas di atas tanah orang kafir. Nah, Atau orang kafir itu itu untuk MDA-nya? Oh. Kalau suatu dosa terjadi karena ketidaktahuan hukumnya istighfar dan taubat lewat ya itu kan terjadi karena kebodohan kita karena ketidaktahuan kita karena kita tidak mengerti artinya bukan karena kita sengaja untuk melanggar syariat Islam kan begitu ya. kalau begitu hukumnya adalah bertaubat taubat minta ampun kepada Allah dan insyaallah itu tidak apa-apa wallahu alam sampai di sini pertemuan kita semoga Allah subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas ilmu agama yang hak dan mengajarkan kepada kita ilmu agama yang wasallallahu alaihi wasallam wa bihamdika asyhadu an la warahmatullahi wabarakatuh